terima kasih kerana ان الله كان علي لطيفا وقلنا اللهم ربنا نعنا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لكم المعانه ويؤمن لكم فإنا نخبر به حديث Jadi dikeluarkan pada lima puluh hari, nomor lima ribu tujuh ratus dua puluh dan juga. حدثنا خديجه اني اندل على ابن القاضي حدثنا إسماعيل ابن جرب عن مطلق ابن المسلم مولى علي الزي dia bernama Abu Hurairah nama aslinya Abdullah bin Salah sallallahu alaihi wasallam kanceng terjatuh Al-dubab la la bahasa Arabnya dubab katanya para ulama seperti yang ditulis oleh Imam Al-Harbi Ibnu Al Hajar Al-Asqalani dikatakan la la itu dubab Kerja seperti halnya di waktu lobby, karena banyaknya kerap dan tak bisa diim. Maksudnya orang duga tak bisa diim, namanya duga yang lama. Antum lihat, satu lalu pun tak ada yang diim. Kenapa? Karena semua halaja, ajaan yang dikerjai, ya. Dan yang hebat dalam satu menit Itu menggerakkan sayapnya kurang lebih 500 tibasan Satu menit eh, Kalau burung sekali hebatnya 500 menit Eh 500 kali Satu menit Dan juga disini anda perhatikan ketika nempel di tumandu, paling tidaklah. Karena tidak diamnya, dia. itu muter-muter. Kalau gerak-gerakan kakinya, muncak-muncak matanya, itu kalau tidak itu nengok kanan, nengok kiri, itu nunggih, ada saja yang Tu dikatakan adzubah adzubah dikahf rodi harokat di waktu robi hanya bagaikan kerak rah dan tidak <tuh> sesiapa. <tuh> Fi ilahii akadiku di salah satu wajah di antara kalian di sini Muhammad Imam Al Bukhari menghadirkan satu lafaz mutlak bisa makanan bisa minuman, ya. Yeah. Oleh karena itu bila ada lalat yang terjatuh kepada wadah makanan atau minuman di antara kalian, fadilumishu hendaknya dia tenggelamkan sekalian. Bahkan bukan hanya itu Rasulullah menggunakan kalimat kullahu seluruhnya. Jangan nanggung nanggung Seluruhnya. Ini menunjukkan sebagian ulama mengatakan lawat itu tidak najis. Kalau najis akan mempermaruhi makanan, minuman kita dan tidak halal. Dan diantara para ulama juga mengkiaskan. Nah kalau sudah bukikan mainnya kias. Seluruh hewan yang tidak memiliki darah. Dan jenisnya seperti lalat. Berartinya mau yaitu darah makanan ya bukan darah hidup dia terus kemudian apa lagi pak eh kutu itu terus laror ah eh? kawon semua itu semua nah setelah dicelupkan Semalyl trohku kemudian tidaknya diambil dirempal. Jangan diletakkan di sisi telus. Baiklah. Itu. Alasannya Rasul, fa'in nabi ikza jana hayidaun, karena di dalam salah satu sayapnya ada penyakit racun, ba'fil a'ar shifaun. Satu sayapnya ada penawar. Dan disebutkan di dalam satu riwayat Penawarnya itu ada di sebelah kanan Racunnya ada di sebelah kiri Dan segala sesuatu yang kiri itu memang eh, Apa namanya untuk sesuatu hal yang Ini hal-hal eh, yang baik-bagus Makanya kita cekot Terus, terus ikir Jangan ke sekarang Renung malah kanan kiri boleh tangan kanan Zaman sekarang gitu lucu Nah Hari ini saya Di dalam satu rapat Ya Disebutkan Wa yattati bihi Anneli bihi adda -ad Lalat itu berlindung melindungi dirinya dengan sayap yang ada racunnya itu. Jadi racun itu untuk nafis. Ya, makanya kalau antum melihat, ya saat apa namanya uh, ini uh, dicelupkan atau kecelup, ya, kecelup itu mengangkat salah satu sayapnya. Selamatkan, ya. Yeah. Diangkat dia kalau dia masih bisa berdaya. Tapi kalau kecukur teks yang mau, mana dia lu Itu itu bukan penelitian apanya yang diteliti langsung mudhar itu. Antum lihat Ketika saat kejepur di teh Tehnya Ya, Antem yeah. melihat Perhatikan aja Dia ngangkat salah satu sayapnya Yang diangkat yang mana? Yang menyelamatkan dirinya itu Kiri Makanya kalau di Fruit bledus Semuanya kena Jadi mitra Itu Tujuannya Hari ini sekalian banyak orang yang mencibirkan hadis ini bahawa hadis ini adalah hadis corong. Bahkan hadis ini dianggap sebagai hadis yang kontra kesehatan dan medis dengan pandangan cekahnya, padahal setelah diadakan penelitian subhanallah saudara Rasulullah benar apa yang dikatakan Rasulullah s.a.w. Oleh karena itu di sini banyak sekali hikmah penciptaan Allah di antaranya imam al-jauh Yuqalu innahu laisa shay'un min at-tuyur illa yali illa Tidak ada semua uh, apa namanya? barang-barang yang terbang melainkan semuanya cara makannya adalah jilat kecuali lalak. Imam Al-Khafid Ibn Hajjah kalau soal ini menukil dari pelatuh Plato ini menunjukkan juga menukil dari orang kafir itu tidak boleh eh, tidak ada masalah ya, pernah ada beberapa ikhwan saya berda buku di beberapa buku saya ada penukilan dari orang kafir Ustaz, bukannya orang kafir, emang kenapa? banyak Sian ribu ulama menukil dari orang kafir. Bahkan Muaddi bin Ujabal mengatakan ketika menegaskan ambillah kebenaran. Walaupun dari orang kafir bagaimana kita bisa menengarai bahawa dia mengucapkan kebenaran. Beliau mengatakan innalil haqqinura. Sesungguhnya kebenaran itu ada cahayanya. Kalau kebenaran diucapkan nama dengan Allah Rasulullah, jelas, sudah fina. Musuh aja sudah mengakui. Ini untuk menjastis kebenaran apa yang dikatakan oleh Rasulullah, diakui hatta orang kafir. Ad-Dubal Afrasusih, kata beliau, tidak ada makhluk yang paling rakus kalau ada orang bilang ketek. Masih ada di atas kete. Bawa kete. Amin. Lelah. Kebenarannya, Innu yuki nafsuu fi kulli shay walu kana fi halakhihi walu kana fihi halakuhumal. Dia terjun di mana saja untuk mencari kesenangannya, walaupun akhirnya menghancurkan dirinya. Dia nggak peduli hingga dimana aja untuk melampiaskan kesenangannya yang harus kadang-kadang nunggeng di tel pasti kan harus jebur kemana pokoknya dia tak peduli enggak ada makhluk yang tidak pernah memperhatikan keselamatan dalam rangka untuk mencari kesenangan dibanding makhluk makanya kalau ada orang yang ingin mencari kesenangan enggak memperdulikan kehancuran dan bahaya itu turunin lawak, itu saudaranya lawak. Antum nggak usah karena kasih contoh kan, udah tulisan gede merokok membunuh. lu masih seperti makam, ya udah masih bahaya itu, bahaya ya, udah ditulis seperti itu, subhanallah. Wa yadawal ruzu min al dan dia tidak bisa lahir Kecuali dia di tempat corok Jadi Dia itu lahir Jadi pak lalat itu nelur Dan nelurnya baru subur Kalau di tempat-tempat corok ya. Gak mungkin nelur di atas Apa namanya Kuih polo gitu lah, ya. Walaupun hebatnya pak juga, saya bisa tambahin, tidak ada makhluk yang bisa hidup di mana saja kecuali lalu. Di daratan, di lautan, di udara. Subhanallah. Mana ada? Kalau buruk, udara, darat. Coba nyebur ke air. Ini bangsa air bisa. Yang hebat itu ketika hinggap di kotoran yang walaupun cair mendarat ke helikopter ya. dia punya sampan ternyata di kakinya itu jadi ketika dia mendarat tidak ambles karena dikembangkan sampannya nah udah baru makan dan lipat lagi makanan bagus Oke, okay. makanya di roti, di tadi, makanan bosok oke, okay. makanan kering oke, okay. makanan basah oke. Okay. Subhanallah. Dan yang lebih hebat lagi, hinggap dimanapun kotoran dia pantang menyerah. Walaupun boroknya orang air, enggak ketularan air. Coba antum jilati boroknya orang air, antum jadi. Subhanallah, ini lalat. Mau hidungnya kebu, mau hidungnya sapi, mau hidungnya beron aja. <laughs> ah, coba bayangkan, ada yang berani makan hidungnya beron? Lalat toh yang bisa. Makanya begitu kata Imam Syafi'i ketika ditanya oleh salah seorang raja. Eh, Imam Syafi'i, apa hikmahnya Allah menciptakan lalat ini karena mengganggu makanan minuman? Sama masuk ke wajahnya Kayak raja Kayaknya jengkel dia Seorang khalifah itu Coba Kata Imam Shabihi Untuk menghinakan para raja Itu benar Imam Shabihi kamu menjawabnya begitu Saya jawab apa adanya saja Itu hitung kamu diinggapin wajah kamu diinggapin Apa ada makhluk lain yang bisa melakukan itu sama kamu Betul Subhanallah Biarpun presiden antum lagi protokoler ya. Antum jangankan bisa mendekat eh lah, lah. Itu, dengan nyantainya Aduh. Santainya sih aja. Bang, asal ini itu kan gitu. Buya tuh eh, ini gini, ini ini kan gitu ibaratnya. Eh, ini kan gitu. Itungnya, ininya subhanallah betul kata Imam Asy-Syafi'i diciptakan untuk menghinakan para raja. Zuba'un nas yatawallad min az-zabal wa in aqadaz zuba'ul kabir faqata'a ra'sahā wa hakka bi jazabihā as fil jafal hakkan washadidan abru'a. Subhanallah. Hadis sahih di antara hikmahnya Bisa menyembuhkan penyakit mata Kalau kita ambil lalat yang besar Kemudian kepalanya kita potong Terus kemudian kita oles-oleskan Di rambut mata kita Maka akan sembuh Begitu juga penyakit ya. ya, Bukan bodak Kalau bodak profesor Nanti usung lalat sekitar Kita bakal tumbuh maksudnya beda tahu enggak buta sama beda bedak itu ada penyakit iya putih ya tahu tahu rontok bundar gitu ya, itu ya ada orang yang rambutnya rontok tapi lokal bundar nah itu tiap pagi aja diolesin ambillah enam Nang enam kepalat itu gampang yang gede-gedein yang hijau apa yang ini terserah untuk ini ya, dua-duanya ada itu ya ada yang hijau, ada yang coklat ya. Itu tek kepalanya nih. Dan yang lebih bagus lagi untuk menyembuhkan gigitan tawon apalagi kumbang. Digigit kumbang langsung aja antum ambil alat, oser-oserkan di tempat gigitannya, langsung netral. Sembuh seketika, enggak kembung. Karena apa? Karena racunnya tadi itu menangkis kalah jauh itu apa namanya bisanya kumbang kalah jauh itu walaupun kecil bah. kumbang yang gede kalah jadi ibaratnya kalau dibanding-banding itu oks, zat nya itu tomat sama manggis tomat mengandung 24 ribu oksidan sementara tomat 500 so. nah tomat ini kumbang kecil kalau ditabrak manggis ah, enggak ada bapaknya. Saya dituduh hilang. Dan ini kita bisa coba kita bisa buktikan kebenarannya. Hadis Aliya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih hebat lagi ini kelawat. Kalau ini dan buang hajat, maaf apa namanya istilahnya dia buang hajat ya di tempat hitam warnanya jadi memutih lalu di tempat putih warnanya jadi menghitam orang supaya tahu ini loh kotor dia juga disiplin dia dia uh, apa namanya nggak mau motor-motorin orang biar kan dia juga nggak punya toilet masalahnya itu sehingga ketika dia buang hajat tolong dong bersih cepat gitu kita disuruh bersihnya ditunjukin ini loh, ada kotoran lalat. Karena kalau di putih memutih, hitam-hitam, gak tahu. Kalau sekarang dia itu nempel di warna putih, jadi hitam. Kalau di warna hitam, jadi memutih. Antum bisa seperti itu. Hah, gak bakal. Makanya jangan sombong, kawah sama lalat. Manusia itu sebetulnya banyak kalah sama hewan. Contoh aja, antum bihan. Luwak makan kopi. Sekilo menjadi empat juta. Antum makan kopi. Sekilo jadi berapa? Antum coba tawarin ke mana saja. Kasih merek kopi edi. Kopi waluyoh. Laku enggak? Enggak bakal. Makanya jangan sombong kita. Kalah banyak sama hewan Allah. Ya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yeah. Kita lanjut Yang hebatlah dia di salian, Disebutkan juga oleh Imam Al-Hafid ibn Wa'ajar Al Tidak ada hewan yang paling betah berhubungan Saya kecuali lala Bahkan kata beliau Bahkan satu hari pun bisa sama istrinya Sehari penuh Allahu Akbar ini hewan satu ini Makanya dan syarihan Ciptaan Allah Yang nampak hina Ternyata subhanallah Mengandung banyak keutama Sehingga Ketika Tuhan-Tuhan selain Allah Disembah Maka Allah tantang Untuk menciptakan apa Dalam surat Al-Hajj Menciptakan lalat Ya Menciptakan lalat Hadis kian yang diramalkan oleh Allah ada hewan yang ajaib disebutkan di dalam Al Quran lima. Tolong sebutin. Nomor satu semut, surat An Naml. Ini hebat juga. Wah ini kalau kita sampaikan dalam satu ceramah juga enggak cukup, enggak cukup. Bagaimana untuk nomor satu hewan paling gotong royongnya tinggi? Kesetia kawan Tidaklah dia itu Ada sesuatu Yang nikmat pasti ngajak temannya Dan paling kuat Coba kadang-kadang antum kaget ada belalang oh, Mati tiba-tiba jalan Ternyata disyarat sama Semut, coba bayangkan mas Ukurannya itu kan setrak Ibaratnya untuk dia Itu antum tahu-tahu Gak ada setrak 5 orang, gak kuat Ini yang hebat lagi dibawa ke atas tembok Bisa masuk ke rumahnya Subhanallah Itu, Itu. Semua Kemudian yang kedua Enggak ini yang sifatnya uh, Serangga Yang kedua Tawon Subhanallah Tawon lebih hebat lagi ini juga satu kali ceramah, ceramah tawon top udah nggak cukup, buat cari bagaimana dia nyari madunya, cara untuk merawat madunya, sampai bagaimana dia harus mundur dulu mau masuk apa namanya masuk e, itu apa templenya itu apa sarangnya itu kan karena di sana ada madu security, ada tawon security. Yang nawasin jangan sampai masuk kotor, Karena nanti kalau kotor bau nggak enak saja ratunya pergi. Kalau udah pergi berabe semuanya. Dan yang hebat dari sekalian kalau sudah ratunya marah, ratunya nyari pohon paling tinggi dan letaknya paling pucuk. Nanti tawan-tawan itu mengitari kan ini seluruhnya untuk rayu supaya balik. Dan kalau sekarang madu perempuan itu tidak banyak, apalagi ratu. Kalau ada yang lebih dari satu, yang ditonggolin di luar satu. Yang lainnya dimasukin ke wadah, tapi dikasih madu paling bagus, jelly. Makanya jelly itu madu ratu cadangan. Jadi ratu kalau ada dua tiga, dimasukin dalam kotak. Yang dua tiganya, yang satunya yang ditonggolin. Nah yang dimasukin dalam kotak itu dikasih madu terbagus, namanya jelly. Akhirnya ente yang nyolong kan kita, oleh manusia yang keempat itu diambil. Besu hebat, suka Kemudian yang ketiga lalat, yang keempat apa? Laba-laba. Yang kelima nyamuk. Milih ceramah khusus satu-satu-satu lima pertemuan oleh. Nah, jadi kembali ke lalat hadirin syarihan yang dilahmati oleh Allah subhanahu wa Taala, lalat diciptakan oleh Allah memang betul nampak hina tapi sebetulnya Pak tidak ada hewan yang paling kuat untuk menangkal sesuatu virus kecuali lalat. makanya dia nikah dimanapun tidak pernah ketularan penyakit apapun eh, coba aja kita manusia yang itu, makhluk itu manusia masya ya, yes. maling lemah yes. kalau kita kadang-kadang baru yes. kena bau apa aja no, muntah ini bukan hanya bau dimakan dan bagaimana dia bisa memilah dari sekian kotoran yang berbahaya itu mana yang manfaat kalau dia coba-coba mau meniblayan semprot enzim yang sangat lembut, tidak bisa dilihat kecuali dengan mikroskop alat yang paling canggih. Bagaimana dia menyemprotkan enzimnya yang racun untuk menangkal dirinya itu, racun-racun virus-virus, bakteri-bakteri yang membahayakan dirinya. Dan itu tidak mungkin bisa kita lihat dengan mata kepala. Dan ini saya lihat, tidak ada hewan yang paling tadi saya katakan tempatnya jorok, tapi paling bersih badannya. Aneh kan pak? Lihat aja, antum pernah lihat lalat itu oh, dekil? Gak ada. Apalagi yang lalat kupiju itu bersih kenceling. Anehnya matanya nggak ada, pelupak apa penutupnya? Kenapa dibikin oleh Allah seperti itu? karena tingkahnya yang begitu eh, apa namanya banyak tadi, sehingga dibutuhkan mata yang melek terus ya, gak boleh kedip sedikit pun makanya katanya ada istilah ini anak tingkahnya, bikin orang tua gak bisa kedip, maksudnya remoto terus, itu gak ada apa-apanya dibanding lalat, makanya dibekali oleh Allah, udahlah sekali saja ini makhluk saya harus bikin matanya gak bisa kedip kenapa? apa? Tingkatnya Subhanallah. Ini kalau bisa kedip kadang-kadang bisa natap apa aja kan? Nobrotnya ini repot, makanya dibikin melek terus. Tapi dibikin apa namanya? Plup apa ininya pak mata? Bola matanya itu tebel, sehingga tidak gampang rusak kena apapun. Dan kalau kotor dibersihkan dengan kaki depannya. Anda melihat, habis dari kotoran. Langsung biasanya naik ke daun Nah baru udah Membersihkan badannya Kanan kirinya atas bawahnya Matanya digini-giniin Udah bersih lagi Karena ternyata Yang tadi kaki yang berfungsi Sebagai sampan Juga sebagai kuas Sangat hebat sekali Sampai sekecil-kecilnya Kotoran tersapu bersih Itu kuas atau kalau bapak melihat sikat Itu masih hebat sikat kaki yang lalat itu. Kalau bapak masukkan ke laboratorium Lihat mikroskop, Terwantap seperti sikat Makanya kotoran apapun tidak nempel Nah setelah dibersihkan Kalau seandainya masih ada virus bakteri Yang selembut apapun Nah baru enzimnya ini nyemprot Kayak kita nyemprot minyak wangi itu, udah clear, bersih habis, tuntas jadi yang bisa dihilangin dengan kakinya yang berupa kuas tadi dihilangin, ya. gak bisa baru disemprot, bersih, nah baru ingkap lagi dia hmm, nyari lagi maksa baru aja sehingga dia itu bisa mandi dalam bahasa Ini. mandi ratusan kali dalam sehari. Bagaimana tidak kencing bersih? Makanya hantu lihat apapun selalu sehat, selalu kesih, selalu bersih. No kan? Kita diajari untuk bersih sama abah. Lalat ternyata kita baru mandi dikosok masih ada kokot kokotnya itu kan? Itu, masih ada kawan kita. Itu. Nah ini saya lihat banyak resep-resep kesihatan ternyata yang kita bisa dapatkan dari lalat, bahkan bisa digunakan untuk menyembuhkan keracunan juga bisa menyembuhkan untuk apa namanya penyakit mata yang lebih bagus lagi juga lalat itu bisa kita udek, kita celup di celah kemudian kita gunakan untuk celah juga itu juga eh, sangat bagus sekali ini resep-resep yang diberikan oleh eh, para ulama' Hasil penelitian dan itu merupakan suatu hal yang sangat jelas faktual. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keajaiban pada makhluknya. Saya kira itu waktu yang membatasi kita dan ada kurang lebih berapa jam berapa? Itu jam benar enggak pak? Hah? Itu jam. Itu benar kurang berapa minit? 6 oh ya 6 10 berarti ada waktu silakan silakan Kebal? Ya. Eh? Kepalanya diambil, dicopot, dilepas. Karena di situ nanti akan keluar seperti liur. Itu kan ada basah-basahnya. Itu yang bermanfaat. Jadi. Kita lepas kepalanya itu Untuk mengambil basah-basahnya itu Dan nanti Sambil sayapnya pasti masuk juga Sehingga Basahnya sama kedua sayapnya Berbaur, disitulah Bermanfaat ya, Pokoknya diucek Apalagi yang kena gigitan itu Langsung aja diginiin ya, Semuanya ya, ini, Hilangkan kepalanya Untuk memicu tadi itu Kayak liur cairan itu, nah itu kita letakkan di pas tempat gigitannya, diginiin aja setelah kita lepas kepalanya, kita pencet kita ucek-ucek begini, diucek kemudian itu jauh daripada kita harus berubat kimia, manfaatnya ada lagi? Ya silakan. Dan itu kalau nyelup langsung ya karena Rasulullah mengungkapkan dengan ungkapan kalau masuk wadah tadi, "Fadiyahumis bukulahu, thummal yitrahu". Kemudian, ya hendaknya. Kenapa? Setelah netral udah, jangan sampai nanti bangkainya lolos ini malah merusak. Makanya langsung cabut. Setelah kedua sayapnya masuk ke dalam wadah makanan minuman ternetralisir, cabut langsung. Silakan. <tut> Heeh. Hmm. <tut> <tut> Kalau sudah Padat ya nggak mungkin ngaruh ya, karena dia akan e, hinggap dan tidak akan membahayakan juga. Ini kan ketika nyeluk umpamanya contoh adonan roti, seluk itu dia biasanya mengangkat yang tadi itu yang bermanfaat untuk kita, bahaya untuk dia di ini. Nah, ketika sekarang kita tenggelamkan jadi netral. Tapi kalau di makanan padat kan Enggak nggak jeburin dua-duanya, jadi enggak perlu. Jadi makanan yang yang raja-raja tay, intinya kalau dikenal masuk di sekalian masuk kan. Tapi kalau enggak, ya allah jangan uncek di roti, ya malah bahaya. Itu ya karena dia enggak memasukkan salah satu sayapnya. Ada lagi. Terutama penyakit-penyakit Gatal-gatal itu, uh, uh, itu juga Bisa disembuhkan Apa namanya Al-waram pengkak-pengkak Itu juga bisa Disembuhkan dengan uh, Lala tersebut E, kalau antum tidak percaya atau um, setiap antum habis dihinggapi lama, itu sebetulnya bukan geli, bang. Itu racunnya berasal. Jadi gak rada-rada geli katel Itu pengaruh racun sebetulnya. Itu. Cuman kalau hanya kini hinggap nggak bahaya karena antum tidak ditempelin oleh ininya sayapnya, di kakinya itu sebetulnya pengaruh dari racunnya ini analisa para Jadi kalau antum diingapin apapun nggak ada rasa disikatoh. Kalau lalat, betul. Di samping memang kakinya tadi kayak kuas kayak sampan kalau sudah nempel, dibekarin begini. Kemudian itu ada banyak racun-racunnya sehingga Gatal uh, Terutama yang paling banyak Kepicu, orang yang sudah Sudah ada semacam Alergi itu Alergi, gatal, hingga Pilih itu, wah semakin cepat Kumang Karena reaksi racunnya. Ada lagi silakan. Makanya cukup kita InsyaAllah Berjumpa di kesempatan lain Mudah-mudahan <tuh> Hadis Imam al-Bukhari Yang ada di dalam pesatunya Yang juga dikeluarkan di dalam sebab Kitab al-Tib Yaitu Kitab Kedokteran InsyaAllah Tak main-main diturunkan oleh Muhammad Al-Burr di dalam kitab kedokteran aktif hadis yang paling akhir menjadi pelajaran buat kita dan banyak nikmah yang bisa kita petik dari pelajaran yang telah kita sampaikan tadi mudah-mudahan kita semakin yakin akan kebenaran sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita kembali ke doa pada majlis. Subhanallahumma, wabillahumma, wabillahumma. Shukurilah ilah anta azza wajalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.